Ya ada yang mau request lagu Gitaris, gitaris mana nih Waduh yang saya paling deg-degan tadi Kayaknya nih dua udah tampil pakai pantun ya Saya gak jago pantun Hobinya ngebully bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Waqafa Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahil Mustafa Wa Ala Alihi Wa Ahli Siddiqi Wal Wafa Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama-tama Puji syukur kepada Allah yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam gak pernah berhenti. Walaupun sebagian besar nikmat Allah itu jarang kita sadari. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap ngasih kita nikmat walaupun kadang-kadang kita mengabaikan panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk panggilan untuk menikah. Ini sebelah sini nikmat nih ya. Jadi kalau masih jomblo, kufur nikmat sama sebelah sini. Ini semuanya nikmat, ya Allah berikan anugerah, karena semua perempuan itu adalah anugerah, ya Allah berikan kepada kepada siapa? <laughs> kepada kaum jomblo. Visabilillah. Teman-teman, makasih banyak. Eee... <coughs> uh, Pastinya mahasiswa UNRI adalah mahasiswa yang salah satu terbesar di Indonesia. Bocoran dari Pak Presiden. Terus juga prestasinya luar biasa. Pokoknya saya ngerasa bangga bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Mudah-mudahan kalau nanti Uh, next time saya diundang lagi ke Ontri, saya bisa lebih bangga lagi karena ngelihat kalian ke kampus udah nggak sendiri lagi. Amin atau ya? Siapa yang tadi ke kampus sendiri? Semuanya. Saya mau nantang nih, kasih challenge buat teman-teman Undri. Mudah-mudahan ke depan nanti ketika pemilihan presiden, BEM, salah satu syaratnya adalah nikah muda. Dulu saya ketika masih di Aceh, eh, nemenin teman-teman di Unsyiah untuk pemilihan ketua BEM. Salah satu syaratnya dulu kita tuh, <tuh> bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Terus periode berikutnya kita bikin syarat bisa menghafal juz 30. Nah mudah-mudahan Undri adalah pionir di Indonesia yang pemilihan BEM ada salah satu syarat lagi nikah minimal usia di bawah 22 tahun. Jadi kalau nikah muda insya Allah sempurna kan? Menyempurnakan setengah agama. Nah istrinya wakil ketua bem, yeah. jadi kalau rapat di kampus nggak selesai lanjutin di rumah, biar para pengurusnya pada pada baper gitu, duh kenapa ya rapat cuma sebentar kita lamanya rapat kalau di rumah, kalau di kampus sebentar-sebentar aja. Insya Allah tahun depan atau next time kalau saya lagi kesini, Insya Allah udah ngelihat teman-teman ini berangkatnya berdua sama teman kos-kosan. Jadi nggak ada lagi sekat antara cewek dan cowok, udah nyampur. Karena kenapa di sebelahnya udah pasangannya. Di Masjidil Haram aja teman-teman, saya pengalaman pernah umroh. Itu ada khusus area solat buat couple. Di Masjidil Haram loh, ada khusus area solat buat pasangan. Jadi di situ nggak dipisahin soft cewek sama soft cowok, kecuali cuma bersebelahan. Jadi kalau kita solat kita bisa. <tuh> <tuh> Sholatnya tuh bisa gitu gitu, walaupun nggak boleh sih secara fikih. Cuman pas karena udah, apalagi nih sholat buat Hanimunars, jadi ada soft Hanimu, honeymoon, Hanimunars kan beda sholatnya Hanimunars ya. Jadi dia sholat, aminnya tuh beda. Kalau masih belum halal, aminnya malu-malu. Eh, amin ga ya? Gitu. Kalau udah halal, aminnya lembut. Dan itu bikin tiba-tiba Si cowok yang imamnya hafal just 30 Tadi baru al ikhlas, al falak anas Tiba-tiba hafal dari an nabak sampai Selesai an nabak Teman-teman yang dirahmati Allah uh, Tadi ada Pesan dari presiden kita Presiden Bem Undri. Saya diminta untuk menyampaikan tentang gimana dekatnya hubungan antara Islam dengan negara. Dan memang misi saya dalam dakwah salah satunya adalah menghilangkan gap antara Islam dengan yud. Itulah misi dakwah saya. Menghilangkan gap antara Islam dengan yud. Dengan anak muda. Yang selama ini terkesan kayak ngegap gitu. Kalau udah Main gaul kurang islami, kurang religi. Kalau islami jadi gak main lagi, kaku jadinya. Nah ini gap mainstream banget yang udah selama ini berlaku di masyarakat kita. Sehingga anak muda kalau mau tetap eksis jauh-jauh deh dari masjid. Kalau udah dekat ke masjid, ah udah gak asik lagi, udah gak jadi temenan lagi, udah jauh-jauhan. Nah ini artinya masih ada gap antara islam dengan anak muda. Dan misi saya dalam dakwah itu menghilangkan gap itu secara bertahap. Mulailah kita ngambil hashtag banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Uh, apa, taat tapi asik. Terus kita mencoba untuk mengetengahkan lagi, nyampein lagi hadis-hadis tentang main. Gimana Nabi itu orangnya asik, seru, santai, enjoy, easy going. Ternyata Nabi itu kayak gitu banget tuh teman-teman. Sehingga kalau kita baca si Nabi lebih dalam, kita bakalan ngelihat ternyata Islam itu gak bisa dipisahin dari kehidupan kita, karena hidup itu adalah Islam. Dan Islam bukan cuma ritu, ritual, bukan cuma ibadah, tapi main juga ada Islamnya. Ternyata ada hadis Nabi SAW itu suka main. Nabi suka event, Nabi suka festival. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu mah gak ada hadisnya, Memangnya sudah baca semua hadis? Coba baca lagi Ternyata banyak banget hadis-hadis Yang selama ini kita belum hafal, belum baca Justru menjelaskan tentang betapa santainya agama Islam Allah aja zat yang maha, baik Santai banget sama hambanya Allah heart feeling gak sama kita? Enggak Kalau Allah heart feeling sama kita Sekali kita bikin dosa, langsung Allah celakakan Sekali kita bikin dosa, langsung Allah binasain tapi karena Allah itu pemaaf, rahman, rahim dalam bahasa santai kita mungkin easy going, tapi tetap berharap kebaikan buat hambanya. Makanya Allah ngasih kita kesempatan, kesempatan, kesempatan. Allah aja nggak pernah berputus asa menerima taubat hambanya. Yang terjadi justru kita yang putus asa meminta ampun kepada Allah. Allah tuh enggak putus asa. Ah, lo lagi yang datang padahal kemarin udah minta ampun tapi diulangi lagi. Udah deh, enggak udah enggak ada lagi. Lo gue endeh pokoknya. Enggak ada kan Allah kayak gitu? Allah kaku sama kita enggak sama sekali. Bahkan Allah pengen memudahkan urusan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah tuh pengen memudahkan kalian, enggak pengen nyusahin kalian. Sampai turun ayat Ya Ayyuhan Latina Amanutakulillah Hakku Tu Khatih. Wah orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah setaat mungkin. Tak boleh, tak ada uh, kesalahan sama sekali. Semua ibadah dianggap kayak wajib gitu. Yang wajib, wajib. Yang sunnah juga jadi wajib. Hakku Tu setakwa mungkin. Lalu para sahabat pengen ngamalin ayat ini. Salat wajib, salat sunnah, salat tahajud, salat duha, salat mutlak pokoknya ibadah aja. Lama-lama capek juga. Puasa setiap hari, sedekah setiap hari. Lama-lama mereka ngerasa, ya Rasulullah berat juga ya. Pengen hak kau tukoti. Kau enggak bisa ya, hak kau tukoti. Tetap aja ada salahnya, tetap aja ada kelirunya, tetap aja ada lupanya, tetap aja ada silapnya. Gimana dong, ya Rasulullah kita belum bisa hak kau tukoti sampai mereka kesulitan. Ketika mereka kesulitan turun lagi ayat berikutnya. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Coba. Makanya dalam Islam itu ada istilah ayat nasih, ayat mansuh. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dulu di zaman Nabi itu orang kalau pengen curhat sama Nabi, ngedm Nabi itu bayar. Satu datang DM, Rasul kok DM saya belum dibalas? Udah kemarin balasnya cuma Waalaikumsalam doang gitu. Jawabannya belum belum dibalas. Karena kan yang nge-DM Nabi banyak banget ya. Yang nge-mention Nabi itu banyak banget. Jadi gak semuanya sempat dibalas sama Nabi. Saking Nabi kesusahan, akhirnya turun ayat di surat uh, curhat. Surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, bayarlah atau bersedekahlah. Akhirnya yang DM berkurang nih. Karena harus bayar wah, komersialisasi curhat. Akhirnya udah pada enggak curhat sama Nabi. Udah lama enggak curhat, turun lagi ayat. Ya udah sekarang boleh lagi curhat. Artinya dirubah-rubah syariat oleh Allah demi apa? Demi memudahkan dan kemaslahatan kita semuanya. Jadi Islam itu Allah turunkan justru sebagai solusi hidup. Jadi kalau kita punya masalah, baliknya ke Islam. Kita punya Problem baliknya ke Islam, kita ada musibah baliknya ke Islam. Kalau kita pengen misahin Islam dari hidup kita, berarti kita membiarkan hidup kita dengan segenap masalah tapi enggak punya solusi. Jadi, mindset kita Islam itu bukan aturan. Islam itu bukan nilai. Islam itu bukan rule. Islam itu bukan do and done. Islam itu adalah solusi. Solusi dalam bentuk nilai, Solusi dalam bentuk rule, aturan, do and done Tapi semua itu adalah solusi Sehingga kalau kita punya masalah kita buka Al-Quran Kita punya masalah kita buka Al-Quran Kalau orang ingin memisahkan Islam dari hidup Berarti dia membiarkan orang hidup tanpa ada solu solusi Contoh galau Ada dua pilihan Yang ini hafal 30 juz yang ini jus 30. Mau milih yang mana nih teman-teman? Yang hafal 30 juz. Tampangnya Madagaskar. Yang hafal jus 30, cowok-cowok Korea gitu. Mau pilih yang mana? Galau kan? Akhirnya Islam memberikan solusi, salat galau. Apa salat galau? Istikharah. Kalau yang membaca niat Jangan pakai usul di sunnata galau ya Udah aja istighoro Kalau yang gak membaca niat Di dalam hati aja Ya Allah saya lagi galau nih Pengen sholat Allah wakbar Pilihkan untuk saya yang terbaik Di antara dua Atau pilihkan deh yang terbaik Ternyata yang ketiga Korea 30 juz Ada gitu Adalah di unsri Ya di un, apa ya, unsri, ya insya Allah <tuh> Eh Ya ya <tuh> apalagi masalah kita uh, baper baper sama orang lain. Pernah enggak sahabat baper? Pernah? Siapa sahabat yang baper? Abu Bakar. gara-gara anaknya difitnah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, "Saya enggak bakalan nolongin dia lagi." Soalnya dia ikut memfitnah anak saya dalam haditsul ifki. Turun ayat, kata Allah, "Mau enggak kamu jika Allah mengampuni dosa-dosa kamu, hai Abu Bakar?" Caranya gimana Allah maafin dulu kesalahan orang lain, nanti Allah akan maafin kesalahan kamu. Solusi juga tuh, sehingga kita jadi mudah maafin orang lain karena kita memikirkan diri kita sendiri. Ah, saya pengen dimaafin sama Allah, pengen diampuni. Ya udah saya ampuni orang lain. Tapi susah banget Ustadh dosanya terlalu besar. Apa emang dosanya dia jalan sendiri dengan mantannya? Dia nikah dulu duluan, padahal kita udah janjian gak bakalan nikah sampai lulus. Ternyata dia lulus duluan, saya nggak lulus lulus, makanya nikah duluan. Salah kita sih nggak lulus. Gimana nih cara memaafkan? Ingat aja ke diri sendiri. Ternyata kalau kita makin besar dosa orang lain yang kita maafin, makin besar juga dosa kita yang dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu solusi, Al Quran itu solusi, teman-teman. Ada kisah ini terjadi di Perancis. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama, beliau cerita tentang ada seorang pedagang di Prancis Muslim, tapi dia udah warga negara Prancis, kerjanya dagang di toko gitu di jalan. <tuh> Kalau nggak salah namanya eh, Sheikh Ibrahim, orang Arab, warga negara Prancis, dagang. Tetangganya ada warga dengan keturunan Yahudi keturunan orang apa eh, Yahudi, agama Yahudi anaknya setiap hari anak kecil usia kayak 7 tahun, 8 tahun setiap hari dia pergi ke toko itu beli eh, apa barang-barang pesanan ibunya, beli kayak eh, sayur, beli eh, gandum, segala macam dia beli itu ke toko setiap kali dia belanja ke toko ternyata si anak ini nyuri, nyuri coklat permen coklat gitu, dia curi Hari pertama dia ngambil enggak ketahuan, kedua enggak ketahuan. Terus saja kayak gitu orang Yahudi. Anak kecil. Namanya Jad. Dia ngambil, ngambil, ngambil. Setiap dia belanja pasti dia nyuri permen coklat. Sampai satu hari dia belanja, pulang lupa nyuri. Jadi nyuri juga bisa lu lupa. Kalau lupa gimana caranya solusinya? Di qodah Saya kemarin lupa nyuri, eh. Hari ini saya kodok deh. Atau di jama. Nah, dia lupa tuh nyuri. Dia pulang enggak ngambil permen coklat. Dipanggil sama Syekh Ibrahim. Ternyata selama ini Syekh Ibrahim ngelihat. Tapi supaya anak ini enggak malu, dibiarin aja. Ngelihat, oh dia ngambil, ngambil, ngambil. Pas kali ini dia lupa, Syekh Ibrahim bilang, "Nak, ke Ada apa, Pak? Nih, coklat kamu lupa." Dia langsung kaget. Untungnya dia enggak bilang, "Astagfirullah" karena orangnya Yahudi kan. Dia kaget. Jadi selama ini Bapak tahu kalau saya nyuri coklat? Tahu kata Bapak ini. Terus gimana nih? Bapak mau ngelaporin saya ke polisi? Mau ngasih tahu ke orang tua saya? Kata Bapak ini, "Enggak." Bapak enggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu mau berjanji enggak akan nyuri lagi. Kalau mau minta, pasti Bapak kasih. Akhirnya dia respect nih sama si bapak ini. Mulailah dia kalau ada masalah sama temannya curhat ke si bapak ini. Ketika dia ABG diputusin sama temannya dia curhat sama bapak ini. Pokoknya bapak ini jadi sahabat dekat dia tempat dia curhat. Dan bapak ini enggak pernah ngomongin tentang Islam, Al-Quran, Allah ngajak masuk Islam. Enggak sama sekali. Akhlak aja nih. Sampai satu saat ketika dia sudah punya masalah besar di kampusnya, di, temenan, di temenannya. Dia datang ke bapak ini, pak saya lagi punya masalah besar Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah Terus di dalam rumah Bapak ini buka satu kotak Yang di dalamnya ada buku Sampulnya gak ada tulisan apa-apa Dikasih ke anak ini Anak muda, si Jad Jad, coba kamu ada masalah? Iya pak Coba kamu buka buku ini sesuka kamu Lembaran mana aja deh Dibuka sama dia Ternyata tulisan Arab Dia gak ngerti balik lagi ke Bapak Ibrahim saya gak bisa baca, yang mana? yang ini dibacain sama Bapak ini Pak Ibrahim, ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia loh kok pas banget ya tapi kayaknya ini kebetulan nih besok dia datang lagi ada masalah dikasih lagi tuh buku, dibuka sembarangan, ayat mana aja kalimat mana aja, ternyata solusi lagi, berkali-kali kayak gitu sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia Meninggal dunia Dia tulis wasiat ke anak-anaknya Nanti kalau kalian ketemu sama anak muda Namanya Jad Tolong hadiahkan buku ini kepada dia Dari saya Anak-anaknya nyari Jad Dikasih hadiah Jad ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim Kemana Bapak Ibrahim Sudah meninggal dunia Dia sedih Dia buka itu buku Masih buku yang sama ngerti. Dia panggil seorang warga Perancis Keturunan Arab yang bisa bahasa Arab Eh temenin gua dong Ngapain bacain buku ini ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya. Sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya? Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau di sini, ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi uh, diputusin, ada ayat supaya tegar. gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini kok keren banget? Dibukalah sampulnya, dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si jad Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat. Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari satu jus. Sudah selesai gitu, sudah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini, ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu, surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lamim duluan, ayat ini duluan, terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialamin oleh hamba-hamba Allah. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di, temenan, di temenannya. Dia datang ke bapak ini, pak saya lagi punya masalah besar.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 Mulailah kita coba main, Ustaz masa si Ustaz main-main kayak gini, memangnya enggak boleh main, memangnya ada dalilnya. Wah kalau dalil mah banyak. Dalil itu kan enggak selalu teks ya, enggak selalu hadis. Apa yang dilakukan Nabi juga dalil. Apa yang disaksikan Nabi dan Nabi enggak protes, itu juga dalil kan? Enggak harus selalu mana hadisnya, mungkin hadisnya enggak ada, tetapi per, per, perilaku Nabi, apa yang dilakuin sama Nabi itu juga dalil. Contoh. Boleh gak kita ngerayain hari jadi? Ulang tahun kampus, ulang tahun kota, ulang tahun negara, ulang tahun dia. Boleh gak nih? Ada yang bilang, gak ada, Nabi gak pernah ngerayain ulang tahun. Pernah, tapi bukan ulang tahun pribadi. Ulang tahun atau hari jadi satu kota, yaitu kota Habasyah. Dua kali lah gitu. Yang pertama hadis tentang, Nabi baru pulang ngelihat Di dalam rumah Nabi itu Aisyah lagi ngumpul sama cewek-cewek nih Jadi ada gengnya Dia lagi pada ngobrol santai gitu Terus cewek-ceweknya tuh kayak bernyanyi gitu Mereka nyanyi-nyanyi Terus Nabi dengerin Cewek-cewek anak-anak kecil kan Anak-anak usia di bawah ABG gitu kan Seumuran Aisyah lah Mungkin kalau sekarang anak SMP Lagi pada nyanyi Nabi ngeliatin Masuk Abu Bakar Pas Abu Bakar masuk Abu Bakar bilang, eh janganlah kalian mendendangkan seruling-seruling setan di dalam rumah Nabi, disebut nyanyian itu seruling setan sama Abu Bakar, kata Nabi ya Abu Bakar, biarkan mereka sesungguhnya hari ini adalah hari raya Bani Salamah ternyata orang-orang Bani Salamah lagi ngerayain hari rayanya dengan happy-happian selama tidak melanggar syariat, Nabi membiarkan, yang kedua Nabi menyaksikan acara ulang tahun habasya. Habasya itu sekarang Ethiopia. Dan orang Habasya itu banyak yang tinggal di Mekah Madinah, salah satunya Bilal. Jadi budak, jadi pekerja, tinggallah. Jadi banyak banget TKH. Tenaga kerja Habasya. Kerja di Madinah. Nah, para TKH TKH ini pas hari jadi kota Habasya, mereka bikin Habasya Fest. Ada festival Habasya. Mulailah anak-anak Habasyah yang senang BMX pada e, ngetrek BMX, bane hop. Anak-anak Habasyah yang senang motor pada touring. Anak-anak Habasyah yang senang musik pada wes. Enggak sih enggak ada DJ zaman dulu. DJ-nya paling pohon kurma wes. Pokoknya anak-anak Habasyah pada bikin festival gitu. Festival Habasyah. Nabi ngajak Aisyah, "Eh Aisyah, ada festival, kayaknya seru tuh nonton yuk." Jadi ngajak pasangan nonton itu sunnah nabi. Jangan ngajak dulu kalau belum halal. Jadi kalau pengen rasanya gimana ya nonton pakai. Kalau di Bandung itu ada bioskop yang bisa tidur gitu. Premier gitu kan bisa tidur. Gimana rasanya duduk nonton film. Ayat-ayat cinta tapi baper. Baper. Nonton sama mantan. Dan dia sama pasangannya. Wah itu berat banget. tuh Hadiah honeymoon. Nonton air-air cinta gitu kan. Atau film-film love gitu. Terutama yang agak-agak terlalu luar biasa dalam. Kayak tren tubusan misalnya. Eh itu horor Ngajak sama mantan. Tapi mantannya udah halal sama orang lain. Itu kan paling baper tuh. Baru iklan aja kita udah nangis tuh. Ternyata ngajak nonton itu bagian dari sunnah. Jangan menganggap sunnah itu hanya ibadah aja. Nonton dengan istri itu juga ibadah. Menyenangkan hati orang lain kan ibadah kan? Kata sahabat, "Ya Rasul, ayyul a'mali afdhal? Amal apa yang paling disukai Allah?" "Ahabbu ilallah," kata Nabi, "sururun tu dkhilhu fi qulubil mu'minin." Membahagiakan hati orang lain. Orang lain ini siapa yang paling berhak dibahagiain? Pasangan kita. Mah. Apa-apa? Enggak. Ngeliatin dia rempong lalu lalang gitu. Niatin aja. Pah, kenapa sih ngeliatin terus? Enggak lagi heran ada beda dari bisa nginjak bumi, sih. Kan oh itu membahagia, membahagiakan. Saya pernah lagi makan di kafe gitu sama istri. Pesan cuma satu, dia doang yang makan. Saya ngeliatin aja, sebetulnya kenyang sih. Saya ngeliatin dia makan, akhirnya dia kayak salting gitu kan. Apaan sih ngelihat orang kayak gitu? Heran juga ya, kok ada beda dari makan makanan manusia. Wah langsung, kesasar lagi jalan nih berdua. Pulangnya biasanya ngambil jalan kanan lurus, mungkin karena ngelamun ya. Lurus, terus istri bilang, bukannya kita harusnya belok kanan. Iya ya, kok saya kalau jalan sama kamu suka kesasar? Kenapa emang? Karena pengennya cuma ke hati kamu. Nabi tuh ngajak nonton pasangannya. Nabi bilang, Aisyah ada acara seru tuh festival. Nonton yuk. Kalau zaman kita tuh kayak konser gitu. Tapi masih uh, ada batasannya lah. Nggak berlebihan. Nonton yuk. Hayuk kata Aisyah. Nonton nih di depan rumah Nabi. Duduk di sebelah Nabi itu Aisyah. Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Gitu. Nabi sebagai cowok kan, se udah gitu. Aisyah nonton lama tuh, ada ada kontes kayak pedang-pedangan, ada gulat, ada uh, apa muatay gitu-gitu deh. Pokoknya banyak pertandingan. Ada boxer, udah seru lama. Nabi terus ngelihat ke Aisyah kan, wajah Aisyah dekat gitu kan, nggak sengaja. Eh, maaf nggak sengaja. <laughs> ngelihat ke arah Aisyah, terus Nabi bilang Aisyah udahan yuk. Aisyah nggak mau, tapi nggak ngomong, nggak ah nggak. Tapi dia ngasih isyarat, syarat, hmm, gitu, manja. Oh ya udah nonton lagi. Udah lama Nabi bilang Aisyah udah hanya masih gitu juga manja sampai tiga kali. Ya udah ya, yuk kita ya, masuk aja udah kelamaan. Ya udah masuk. Setelah selesai hadis ini disampaikan oleh Aisyah, Aisyah komen. Jadi hadis itu caption, Aisyah kasih komen. Makanya kalau baca hadis itu jangan cuma baca captionnya doang, teks. Baca juga komen-komennya. Dalam bahasa hadis disebut syarah. Itu komen ha? hadis. Baca komen supaya kita ngerti. Oh, kondisinya gimana. Ternyata Aisyah ngasih komen, kata Aisyah. Padahal waktu itu ya, saya lagi gak menikmati tontonan apa-apa sebetulnya. Buat saya tuh gak terlalu asik sih. Terus ngapain kamu kok lama-lama? Saya cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana romantisnya saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Sifat Aisyah itu dari dulu juga ngebully para jomblo. Saya ngebully bagian dari sunnah. Ngebullynya supaya cepat nih, nikah. Jadi yang kita lakuin itu sebetulnya ada dalilnya. Cuman kan nggak harus semuanya disebutkan dari Rasulullah nggak gitu kan ya. Saya belajar Islam di Al Azhar Mesir. Kemudian saya menerjemahkan pemahaman itu dalam bentuk bahasa kita. Sehingga tidak perlu setiap apa yang dilakukan disebutin dalilnya gak seperti itu kecuali dia sifatnya hukum maka harus disebutkan dalilnya tapi kalau lifestyle hal-hal yang sifatnya entertain maka cukup kita yakin ini tidak melanggar syariat dan nabi juga ngelakuin yang kayak gini walaupun dengan bahasa yang berbeda maka ini santai-santai aja di Bandung teman-teman saya awal-awal ngebentuk pemuda hijrah kita bikin festival juga pertama festivalnya namanya ngabuburit bulan Ramadan biasanya ada ngabuburit kita di place setting ngabuburit. Kenapa ada banyak teman-teman rider di situ ngabuburit? Ada teman-teman skuter, vespa, kemudian lambretta, terus ada teman-teman mural, graffiti, Ada teman-teman tadi skate sama bmx kita bikin acara depan masjid. Orang-orang pada nanya, eh ngapain sih depan masjid bikin kontes skate sama bmx? Bidah banget sih katanya. Pas taraweh kita ngadain acara itu kan menjelang berbuka puasa. Finalnya kontes terakhirnya dibikin justru yang pro pro nya itu tampil habis taraweh. Kayak gitu kita sengaja bikin biar teman-teman sekalian taraweh di situ. Pas sholat tarawih, sebelum sholat tarawih saya bacain dulu hadis-hadis main. Hadis-hadis mah main. Nabi suka main ini main itu dan segala macam. Termasuk saya bilang hadis skate. Kaget kan? Emang skate ada hadisnya? Oh ada. Hadis BMX, ada hadisnya. Mana hadisnya? Cuman Imam Bukhari tidak ngasih judul hadis BMX. Judulnya doang yang beda konteksnya, eh, teksnya sebetulnya sama. Judulnya kalau di Sahih Bukhari itu bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Itu judul hadisnya. Bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah, misalnya kabilah Bani Taim, Masjid Bani Taim, boleh. Tapi teks hadisnya apa? Nabi ngadain acara lomba berkuda mulainya dari sebuah spot di tengah padang pasir finishnya di spot di depan masjid persis depan masjid kita akan lomba kuda dari tengah padang pasir sampai ke Bani Masjid Bani Fulan bin Fulan Imam Bukhari menyimpulkan oh bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah saya ngambil angle-nya hadis itu kan mutiara angle-nya macam-macam saya ngambil angle dari hadisnya oh ternyata nabi juga ngadain lomba berkuda dari satu spot ujung-ujungnya ke masjid. Bayangin suasana finish kayak gimana tuh. Oh ayo, ayo, ayo kan ramai tuh. Heboh banget kan. Dan itu terjadi di depan masjid. Urusannya sama sked dan BMX mana Ustadz? Dulu orang ngendarainya kuda dan onta. Sekarang ngendarainya anak-anak muda. Vespa, BMX, sked dan seterusnya. Sama aja yang penting permainan dan tidak melanggar syariah. Oh itu hadis sked. Agak maksa sih. <laughs> Makanya ketika saya umroh sama teman-teman skateboarder di Bandung kan di Bandung tuh e, ada dua skateboarder yang alhamdulillah sering juara tingkat internasional salah satunya namanya Pevi Permana, terus yang lebih seniornya Inong kita umroh nih umroh pertama yang travelnya jamaahnya bawa tiga papan skate saya bawa papan, Inong bawa papan Pevi bawa papan, jadi kita berangkat umroh bawa papan skate tuh begitu keluar dari bagasi teman-teman guide dari jedah itu heran ustadz ini kayaknya ada yang salah deh bagasinya kenapa ini banyak papan sket wah oh, itu punya jamaah saya ah oh, dia heran ini benar nih ustad bidah banget nih Umrah bawa papan sket tapi kan kita nggak akan sket sambil tawaf kan walaupun sempat kepikiran sih sebetulnya bisa nggak ya sambil tawaf kan kalau tawaf tuh boleh dorong ya buat yang sakit lagi sakit hati ya. Didorong kan pakai wheelchair gitu kan. Nah kalau pakai wheelchair boleh, kenapa sih pakai skate gak boleh gitu. Nah cuma pertanyaan gak jelas aja sih. Kita bawa papan skate. Begitu udah selesai semua ibadah umroh, saatnya kita banyak main, banyak manfaat. Keluarin papan skate, kita main skate depan masjid haram. Dulu waktu saya masih kuliah, depan masjid haram kita dorong wheelchair. Sekarang Alhamdulillah bisa main skate depan masjid, di pelataran masjid. Ada jalan gitu antara dua hotel kita main. Dimarahin sama orang Arab. Eh, sss sss Kita enggak ngerti. Maaf, saya enggak ngerti. <laughs> jadi enggak tersinggung kan kalau ngerti. Ishus, ishus, ishus. Muhammad apa? Main aja pura-pura enggak -pura ngerti gitu. Dimarahin sama orang Arab lama-lama ternyata dia bukan marah. Orang Arab kan kalau manggil kayak marah ya. Eh, sss sss sss, manggil. Eh, sini dulu katanya. Tapi bahasa Arab jadi kayak kersanya kayak marah-marah gitu. Lama-lama dia pegang, saya kira mau dibawa ke polisi. Ternyata dia bilang pake bahasa Arab, saya boleh coba enggak? <laughs> Ternyata dia pengen pengen nyoba, akhirnya dia nyoba gitu, dipegangin. Yang kita uh, pernah posting di Instagram, yang share your happiness gitu. Ternyata itu terjadi di Arab. Dari Mekah, Madinah, ada res area, kita sambil uh, teh susu gitu, kita main skate. Terus di depan Masjid Nabawi yang lebih heboh lagi, main skate dimarahin askar. Askara usuh, oh, usuh, usuh, marah-marah gitu, pas datang apa, dari mana? Indonesia, wah seru juga ya, saya boleh coba. Coba lagi itu. Akhirnya kita benar-benar uh, happy gitu. Ibadah ke raudah-raudah, sholat tahajud-tahajud, tawaf-tawaf, tilawah-tilawah. Di waktu-waktu senggang, kalau yang lain mungkin belanja, kita mah main aja. Sama aja kan, yang belanja-belanja buat cewek-cewek. Yang cowok-cowoknya main. Ada yang mainnya touring ke Jabal Uhud, ada yang mainnya naik hiking ke Gunung Jabal Nur. Semua itu permainan. Hiking, permainan. Jangan mengatakan dengan bahasa yang terlalu berat. Tafakur alam. Main aja deh. Nanti tafakurnya muatannya. Ternyata Islam itu bisa nge-mix banget, nge-blend banget dengan kehidupan kita. Kita cuma perlu menjaga batasan, jangan sampai ngelanggar. Dan batasan Islam itu luas teman-teman. Kalau kita selama ini sering bilang orang melanggar, karena kita tahu batasan Islam itu sempit. Sehingga bergerak dikit, Break the line, bergerak begini, sudah keluar. Padahal kalau kita tahu betapa luas batasan Islam, nggak gampang kita keluar dari jalur. Kayak gini nih. Nih saya merasa beruntung nanti ustadz ustadz di sini juga eh, apa bersaksi. Ternyata di Al Azhar itu ya salah satu serunya belajar di Al Azhar, dia tu memberikan ruang buat kita membanding bandingkan pemikiran selama masih dalam Islam. Jadi ada mukoronah perbandingan banget tuh di Al Azhar. Kalau kita baca hadis enggak boleh satu hadis langsung disimpulin enggak boleh di Al-Azhar. Hadis harus dikonversikan dengan beberapa harus dibandingkan dengan beberapa versi. Akhirnya hadis tentang larangan makan dan minum berdiri. Kalau kita cuma baca hadis itu, kita bakalan bilang, "Eh, enggak boleh lo makan dan minum berdiri karena kita cuma baca satu hadis." Tapi kalau kita bandingkan nanti dengan kalimat yang lain dari Ibnu Abbas dan ini bentuknya asar, ucapan para sahabat Tapi dilakukan oleh nabi dan para sahabat Apa kata Ibnu Abbas Di masa nabi kami biasa makan dan minum berdiri Kok yang satu hadis ngelarang makan berdiri Yang satu lagi biasa makan berdiri dan minum Ini gimana nih nge-mixnya nih Seolah-olah kontradiktif Nah ternyata akhirnya disimpulkan oleh para ulama Makan dan minum itu boleh berdiri tapi duduk lebih baik Coba jadi luas kan sehingga ada kondisinya kita makan itu memang harus duduk orang Arab makan berdiri apa yang dimakan makannya korma kita makannya nasi padang gimana berdiri kan repot ya oh, ini kuah di sini segala macam susah harus duduk pakai piring orang Arab nggak perlu pakai piring ada kondisinya kita makan harus berdiri standing party apalagi di kota-kota besar tuh sekarang party udah malas nyawa-nyawa tempat duduk rata-rata berdiri kalau jongkok kan agak-agak risih gitu kan akhirnya Berdiri, nah kondisional Walaupun lebih baik du, duduk Batasan ini, kalau kita tahu Betapa luasnya Islam, kita jadi tahu Ternyata hidup dengan Islam itu Sama sekali gak kaku Sama sekali gak kaku Kadang saya sholat pakai sarung Kadang pakai jubah, kadang pakai celana Tergantung lagi kemana Masa pakai jubah Apel, kan agak-agak ngeri ya Assalamualaikum Sorban, jubah Tasbih Apel gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh maaf Ustadz mau kemana? Eh, mau ngapelin kamu? Astagfirullah Ustadz kita belum. Jadi belum ha, belum halal karena ngapelin calon. Gak bisa tetap pakai celana. Ngapelinnya ngapain? Maksudnya ta'arufan. Pak Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa dek? Saya mau menyempurnakan agama. Oh bagus-bagus sekali itu dek. Dengan anak bapak. Ya, itu kurang bagus dek. Jadi artinya teman-teman coba belajar Islam lebih luas akan melihat batasannya tapi jangan memudah-mudahkan, karena Islam juga udah mudah. Allah tuh udah ngasih banyak keringanan, tinggal kita tahu gak keringanan-keringanan ini buat bukan buat kita doang, buat teman-teman kita yang lagi baru belajar Islam. Mungkin kita dengan kapasitas yang udah lama belajar Islam udah gak perlu yang kayak gitu, kita ngambilnya yang Insya Allah yang paling berat. Makanya Umar bin Khattab itu apa? Syadid atau keras terhadap dirinya tapi samaha toleransi kepada orang lain. Ini Umar nih. Kerasnya kepada diri sendiri. Ke orang lain dia sangat pengertian. Kalau kita sebaliknya pengertian banget kepada diri sendiri sama orang lain keras. Harusnya kamu, harusnya kamu. Giliran diri sendiri. Tapi kan, tapi kan. Coba di Bali. Ke diri sendiri kita harus keras. Harus ngambil yang paling berat. Ke orang lain ngasih yang paling ringan. Nabi tuh nyontohin kayak gitu. Contohnya apa? Salat Qobliha Zuhur. Berapa rakaat? dua apa empat ada yang bilang empat ada yang bilang dua kenapa kok ada dua pendapat karena dua-duanya ada hadis nabi kalau sholat kopli azhur di dalam rumah aisyah sholatnya empat rakaat tapi kalau sholat zuhur kopli azhur di masjid sholatnya dua rakaat kenapa beda kata nabi supaya tidak memberatkan umatku jadi kalau sholat kopli azhurnya nggak ada yang lihat ngambil yang paling berat kalau sholat kau zuhur banyak yang lihat ngambil yang paling ringan biar dicontohnya yang paling ringan kita kebalik di rumah nggak ada kau di masjid kau bliyahnya nggak selesai-selesai ini kita nih Allah aduh nggak jadi oh ya ini mau takbir aja berkali-kali wah kurang tinggi wes tutorialnya panjang nih kenapa dilihat orang lain geliran di rumah santai aja berarti kita tuh Keras kepada orang lain, tapi terlalu toleran kepada diri sendiri. Harusnya kalau di masjid, kalau misalnya kita public figure atau orang-orang yang dijadikan teladan, beri ruang yang nyaman buat orang lain. Ada yang datang ke Nabi bilang, ya Muhammad, saya sebetulnya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa berhenti berzina gimana ya? Boleh enggak? Kata Nabi, boleh. Apanya yang boleh? Bukan berzina pastinya kan ya? Masuk Islam. Boleh gak kita masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan dosa? Boleh masuk Islamnya mah. Masuk Islam. Oh boleh saya masih berzina tapi masuk Islam? Boleh kata Nabi. Masuk. Udah masuk Islam Nabi ngobrol sama dia baik-baik. Kata Nabi. Gimana perasaan kamu? Kalau ada orang yang menzinahi ibu kamu. Wah saya bacok tuh orang. Marah dia. Gimana perasaan kamu? Kalau ada orang yang menzinahi istri kamu. Wah udah saya mutilasi. Gimana perasaan kamu? Kalau ada yang berzina dengan adik kamu. Saya habisin. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzinah dengan anak perempuan kamu? Udah, udah selesai itu orang game over. Marah dia tuh. Kata Nabi, begitulah perasaan. Orang yang ibunya kamu zinahi. Istrinya, adiknya, anaknya kamu zinahi. Pasti dia juga akan sakit hati. Oh gitu ya ya Rasul. Astaghfirullahalazim. Diusap dadanya oleh Rasul. Rasulullah berdoa ya Allah. Istiqomahkan dia bersihkan kemaluannya akhirnya sejak saat itu kata dia dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci kok bisa mudahnya Nabi memberikan kebaikan untuk orang lain jangan langsung idealis harus sempurna karena semua orang butuh pro proses jangan baru solat sudah dimarah-marahin kamu sudah uh, apa uh, Muslim sudah berapa lama dari kecil kenapa solat masih salah-salah dan segala macam dimarah-marahin enggak baru hijrah ya ya Kelihatan sih amatiran. Saya lagi sholat sama teman saya di laut, habis surfing sholat. Saya lagi wudu, teman saya udah selesai sholat. Cepet banget tuh sholatnya. Cusut, cepet. Saya tanya, eh bro, lo sholatnya cepet banget sih? Ya beda dong, kalau udah pro kata dia. Jadi kalau udah pro sholatnya cepat. Kalau masih amatir lama gitu ya bacanya pelan-pelan. Kalau yang udah cepat berarti udah pro tuh. Jadi teman-teman coba belajar lagi tentang Islam lebih luas. Supaya apa? Kalau kita mau ngambil bagian Islam yang paling sulit, biarkan kita yang mengambilnya. Tapi berikan kepada orang lain yang paling mudah dari Islam. Lalu dengan kemudahan itu, dia akan semakin bersemangat, belajar yang lebih baik lagi, lebih baik lagi sampai dia menuju kepada titik ideal. Makanya Islam itu, dakwah itu adalah membawa realitas kepada nilai-nilai ideal. Bukan memaksakan idealisme, membawa realitas kepada nilai, -nilai ideal dari waqiah sampai mithaliyah dari realitas masyarakat pelan-pelan dibawa sampai kepada ideal atau nilai-nilai yang indah dalam Islam. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya bisa mengerti ucapan saya yang enggak jelas tadi dan bisa diamalin, bisa dipelajari. Minimal ini jadi pertanyaan buat teman-teman belajar lagi ke ustaz-ustaz kita yang luar biasa. Di sini banyak lulusan Mesir di Riau teh. Malah Nilainya pasti lebih bagus dari saya. Jadi silakan belajar kepada mereka. Ada Ustaz Abdul Somad juga. Wawasan Ustaz Abdul Somad itu luar biasa. Fikihnya, fikih komprehensif. Tidak menjudge satu benar yang lain salah. Enggak. No judgement supaya kita bisa mudah bergaul dengan orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu Barakallahuliyawalakum. Allahumma fiilana, wali-wali dainah, warham huma kamarpayana sigara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. wa qalban khaisha. Wa rizkan Wa amalan mutakabbalam Ya Allah beri kami ilmu Yang dengannya kami bisa Beramal dan berdakwah di jalanmu Ya Allah Beri kami hati Yang senantiasa bergetar ketika mendengar Namamu disebutkan Ya Allah Beri kami tenaga Yang kami curahkan itu Untuk menjadi lebih bermanfaat Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Ya Allah Beri kami lisan yang hanya mengatakan yang baik dan yang jujur Beri kami telinga Agar kami mampu mendengar Nasihat-nasihat untuk memperbaiki diri kami Beri kami akal Agar kami mampu Memahami ayat-ayat kebesaranmu Ya Allah Ya Rabbana Berkahilah hidup kami Usia kami Amal soleh kami dan harta kami Ya Allah Ya Rabbana Ajarkan kepada kami Apa yang kami tidak mengerti dan mudahkan kami untuk mengamalkan apa yang sudah kami tahu. Dan jadikan kami istiqomah dalam amal itu. Dan bingkailah semua keistikomahan kami dengan keikhlasan kepadamu. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Makasih buat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.